Wolo tidak ada tawuran betul, wolo cinta damai betul, kri wolo cinta keindahan betul, KBK cinta damai betul. Terima kasih. Tiba saatnya wolo berdakut, tiba saatnya KBK bergoyang yang hari ini yang membawa barang-barang berharga -barang ya yang membawa api yang membawa dompet yang membawa perhiasan tolong diamankan di tempat yang benar-benar aman juga yang membawa kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dari teman-teman kepolisian sudah menyediakan tempat penitipan mobil atau tempat penitipan sepeda motor Langkah lebih baiknya kalau kendaraan Anda, mobil Anda dititipkan di tempat yang sudah disediakan. Sekaligus saya minta doa restu kepada Bapak Kepala Desa Wolo bersama seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Senantiasa siang hari ini Wolo berdakut, Wolo bergoyang, masih bareng bersama musisi-musisi andalnya Jawa Timur yang dimanjakanin oleh salah satu kendang berkharismatik. Kendang yang banyak sekali penggemarnya. Sopo mane kalau bukan Ki Ageng selamat betul. Baik saudara, sederetan bintang-bintang artis siang hari ini akan menggoyang bumi Wolo. K, Ke, salam kebersamaan bareng bersama kriwo bareng bersama Gwk. all artisnya, Yu, pala.